Baiklah masih bersama dengan Kembar Elektroon di sini tentunya akan kami rekam masih tempat tabanan dan lampung. Baik sebuah tabanan terbaru, Inju injuk happy berdua.